Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia di mana pun Anda berada dan di Ibu yang hadir di studio pagi ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan Aa. Terima kasih. Hey, apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Udah izin sama suami sini Bu? Sudah. Suaminya suaminya baik enggak Bu? Baik. Saleh. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan pasangan Ibu uh, semua yang hadir di sini adalah Pasangan yang diridhoi oleh Allah SWT Amin Nah ini perlu, mungkin diantara ibu-ibu punya anak Yang masih belum menikah dan sedang Mencari pasangan, kita akan sama-sama Membahas tema tentang mencari pasangan Yang diridhoi Allah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala astrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Mencari pasangan yang diridoi oleh Allah. Yang namanya makhluk hidup semua oleh Allah diberikan pasangannya masing-masing. Namun tentu saja, agar kita selamat dunia akhirat, pasangan kita harus pasangan yang mendapat rito dari Allah. Pankihu kihu balakum minanisa nikahilah perempuan yang kamu sukai karena manusia membutuhkan ketenangan manusia membutuhkan Katantraman. oleh karena itu tujuan pernikahan buat ketenangan wabin ayati an kola kola anfusikum minan huskum ajuwajar litas kunu ilayah tujuan pernikahan sakinah ketenangan ketenteraman Mana ketenangan, ketenteraan yang kita peroleh Biar kita mendapat ridho Allah Mana kriteria Yang harus kita lakukan dalam memilih pasangan-pasangan kita Agar mendapat ridho dari Allah Tentu saja ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Rasul mengajarkan Tunkahul maratali arba'in limaliha Waliha walihasabiha, Wali jamaliha Wali diniha Palika bidati dini taribat yaminukha ik orang yang kamu alleen karena het niet cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya. Atau hidup kalian akan sengsara. Empat kriteria. Satu. Kalau ada seseorang mencari pasangan. niet kaya semata-mata. Orang yang kaya tidak mengerti agama. Maka kemiskinan batin yang als Ibu bilang Alhamdulillah. Dia laki-laki paling kaya di kampung saya. Orang kaya yang tidak mengerti agama biasanya menghina orang miskin. Betul? Oh. Kenapa pola hidup orang kaya dengan kita orang miskin berbeda? Orang kaya punya meja makan. Kalau makan diatur duduknya bapaknya, emaknya, anak yang pertama, anak yang kedua. Kalau kaya kita orang biasa pulang ngaji, makan nyendok nasi, kursi makan punya, meja makan punya, duduknya di mana? Nongkrong. Maklum orang kampung kayak gue lumah. Kalau orang kaya, piring buat nasi yang motifnya ini, buat sayur motifnya begini, tampang begini, piring bekas bonus, sabun, bonus, kecap. Bonus kopi dipakai, yang penting isinya. Iya apa iya? Iya. Yeah. Orang kaya raya, masalah. Makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Tampang kaya kita mah, jam berapa aja selaparnya, nasi buah gitu. <laughs> Anda lihat yang namanya orang kaya. Nasinya semangkok, lauk-pauknya semeja. Kalau kaya kita, nasinya sebak. Benar apa salah? Bener. Makanya kalau cuma kaya doang, tidak mengerti agama, rugi. Ketik, dua. Kalau ada orang cari jodoh, cuma karena turunan semata-mata, tanpa agama, menderita batin. Alhamdulillah, suami saya mah darahnya biru. Orang Menak, orang keraton, darah biru. Kalau tidak mengerti agama, pasti menghina orang. Anda lihat orang keraton, kalau ketawa senyum ini pada ngakak. Kalau orang keraton ngomong perlahan-lahan dengan lemah lembut, kita materia. Kalau orang keraton duduk itu rapat, ini pada ngongkong. Ini kalau pergi ke keraton, saya tahu diapkir semuanya, nggak ada yang kepake. Polanya berbeda. Makanya kalau orang darah biru tidak ngerti agama. Kita pasangannya menderita batin. Tidak. Kalau ada orang pilih pasangan. Cuman cantik, cuman tampan. Tapi tidak mengerti agama. Pasti menderita Dia paling ganteng. Tapi yang ganteng yang ngerti agama. Mentang-mentang ganteng banyak yang naksir. Kira-kira kita istrinya sakit hati atau enjoy? Sakit hati. Saya punya istri cantik banget. Tapi gak ngerti agama. Mentang-mentang dia cantik, sombong. Merasa gue paling cantik. Menghina suami, menghina mertua. Enak gak punya istri dan menantu kayak begitu? Gak enak. Islam mengajarkan ambillah yang mengerti agama. Kalau soal yang empat tadi mah bisa nyusul. Soal kekayaan. Kalau Allah berkehendak. Kita berusaha bisa kaya. Kembali mensyukuri nikmat. Bukannya bahagia, bukan karena kekayaan. Tapi mensyukuri nikmat. Kalau cuma turunan, Masya Allah, walaupun nikah dengan raja, Tetap aja kita rakyat Anda lihat tuh. Yang namanya Ratu Elizabeth. Nikah dengan Pangeran Filip. Tetap aja ratunya sama istrinya. Iya gak? Gak berpindah. Tetap aja kita mah. Kalau seandainya Anda nikah cuma karena... Kekayaan yang kaya mas siapa? <tuh> Kalau menikah cuma cantik dan tampan, lagi muda tua matuki tu nunutan. tuh nunutan. Cantik bang ber dua puluh, tiga puluh, empat puluh, enam enam tuh mengpelehe dari ini ini doang. Sudah sirna kecantikan, ketampanan. Makanya jangan sombong, ambillah yang paling baik agama pasti mendapatkan ridho dari Allah maka rumah tangga sakinah mawadah tanpa pasti dalam genggaman kita Amin Amin Amin ya robbal Ya itu dia tahu siapa Mama untuk tema kita tentang mencari pasangan yang diridoi Allah Oke ibu-ibu siap siap bertanya nanti ada kesempatan ibu bertanya tapi sekarang kita beri sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A berhenti kalau orang menikah agamanya beda haram menikah ...perempuan, budak, belian yang beriman. Lebih baik daripada perempuan cantik. Menarik hati kalian. Tapi tidak satu akidat.